kita ngeliat, liat, ya arranger dari bos, bos Almahera Musik yaitu, yaitu Mas Ponot dengan Bumine dengan Goyang, Goyang. NAMASTE Mert az RI